Roti. Bas. Bot. Roti. Brot. Abang tukang roti sayenye. Nyonyi kulit megang Kalo enggak kutik Nyonyi, jangan beli Anget enggak? Du keringen på en ny Ini item atasnya Item cuman tampangnya Di putih dalemnya Legitnya Abang ketelaluan Areng disuruh makan Kalau nyonya suka Pilih roti gambang Emangnya ayah disuruh main gambang, bang? Bukan, biasanya suka nyanyi gambang, nyonya Ah, masa iye? Jangan gak ngakunya Sampangnya, tapi putih dalamnya, Yahutnya, abang keteluan, adeng disuruh makan, kalau Nyonya suka pilih roti gambang. Kalau nggak salah, ayah pernah ketemu si abang di mana ya? Di mana ya? Oh kita pernah ngegambang berdua. Hihih. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oh, oh, det det det det det det det det det det det tukang tukang tukang tukang